Kalau bicara apa ciri-ciri orang yang terkena jin, terkena gangguan jin. Iya, ada perubahan di diri dia. Perubahan yang tidak semestinya. Dia enggak kayak gitu, gitu. Ada orang yang tahu-tahu menutup diri. Ada apa dia? Atau ada orang-orang yang marah-marah tanpa sebab atau ada orang yang ngomong sendiri. Yang bicaranya dia bukan suara dia. Itu ada jin yang mungkin merasuk ke dia. Maka apa yang harus dilakukan sebenarnya? Sebelum bicara apa yang harus dilakukan? Ketahuilah setan itu ikut aliran darah kita. Ikut aliran darah. Jadi ada setan yang ngodain kita. Tapi ada, ada setan yang merasukin diri kita, yang kemudian dia menyebabkan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kadang-kala, ketika mau melakukan ketaatan jadi sakit semuanya. Ada kawan kita di Madinah dulu, Subhanallah, dia itu tukang adan, muatin dia. Ketika dia mau berangkat adan itu, kakinya nggak bisa gerak. itu jin kiriman waktu itu ya. seperti tadi sihir-sihir dukun-dukun yang mengirim yang enggak suka sama kita. Apa yang harus dilakukan? Ya kembali lagi berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita enggak kelihatan. Kalau kita kelihatan, jinnya di sini di tangan kita, mamanya, kita berangkat ke dokter, dok dioperasi, dok dikeluarin, dok. Tapi enggak kelihatan jinnya ini. Dia ngelihat kita, kita enggak kelihatan sama dia. Apa yang harus kita lakukan? Meminta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan sama Allah Azza Wajalla Dengan cara meruqyah diri kita. Membaca zikir pagi dan petang. Membaca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Capek baca Al-Baqarah. Dengerin. Syekh yang baca, antum yang nyimak. Setelah semangat lagi, antum yang baca. Terus seperti itu. Sampai setan yang merasukin kita ini Gak kuat Karena Rasulullah SAW nyuruh kita Untuk membaca Al-Baqarah tuh Khususnya di rumah kita baca tuh al-baqarah Kemudian Kalau ya gak mampu Ada orang yang gak mampu saat Perlu diruqyah orang silahkan Datang ke orang pintar Pintar agama Yang faham dengan halal haram Datang Minta diruqyah Memang tidak dianjurkan Tapi namanya orang sakit Fadol berangkat Jangan berangkat ke dukun Pengobatan alternatif itu tadi Ada ke dukun Ada ke ustaz Kita minta diruk ya. Gimana kalau telanjur ke dukun Kalau kita tahu dia dukun memang Yang dia lakukan ritual-ritual kesyirikan ini itu ya Kita bertobat kepada Allah Azza Kita menyesali Dan kita tinggalkan hal itu Lalu kita bertekad untuk tidak mengulangin lagi Terkadang kita ini merasa lambat. Pengobatannya kok lambat ya. Kita mau cari yang lebih. Lebih. Lebih cepat gitu ya. Ada obat yang kalau bisa dipotong langsung dipotong selesaikan. Penyakitnya dia. Tapi kadangkala memang harus sabar. Ujian Allah itu mengangkat derajatmu menghapuskan dosa. Hadha wallahu ala alhamdulillah.